Pak Gilbert selamat pagi Pagi. Ya s i l a k a n Pak Ya sangat menyesalkan ya Terutama yang ke arah Serpong ya Jadi yang kereta e k o n o m i s a y a dihapuskan atau bahkan dikurangi ya. Jadi rakyat kecil nih harus membayar puluhan ribu Ya kan sebelumnya kan hanya bayar dua ribu, tiga ribu Itu banyak ibu-ibu dari kalangan bawah itu mengeluh Ya kan Harusnya seperti ini tetap dihidupkan ya, dinaikkan aja dari 2000 ke 3000, jangan langsung melonjak ke 15.000, 20.000, dengan mengganti kereta api bisnis kan yang bagus itu kan, kurang peka ya, jadi nggak merakyat ya, jadi pemikirannya itu hanya business oriented, harusnya masih efisiensi itu datangnya juga dari dalam ya. Dari, da, da, dari dalam harus bersih juga Dan juga pengamanannya di kereta juga bersih Penjualan tiket juga harus dikontrol kan Banyak yang tidak, mem, tidak membeli tiket Nah itu juga harus dikontrol Bukan tiba-tiba mengatakan bahwa kereta apinya sudah tua Sering m o g o k dan lain sebagainya Ya kan pasti ada jalan keluarga loh Gitu aja makasih Selamat pagi Pak Tony Pagi Ya silahkan Pak Menteri BUMN dalam ilham juga nggak benar ya. Semua perusahaan dijadikan PT p r i a t Padahal kan orang perlu、e, negara atau perlu untuk、e, memberikan fasilitas untuk、e, masyarakatnya. Jangan dilihat untung satu sen dua sen malam itu dua puluh empat jam kan kita perlu ada aktivitas ya. Jadi, entah k t a api, entar listrik, entar air, entah semua itu dibikin jadi perusahaan.、E, PT akhirnya siapa yang memperhatikan、e, masyarakat begitu? Nggak benar ini semuanya. t m a kasih. b a h a r k o silakan. Ya, ini kan kita bicara bagaimana mengelola suatu BUMN. マンカラコーランに行けたオーラ、オトブラシア、モミヤ、サラモア、ビオメンカー、サラローキー、ローキー、ロス。ケダニー、マウンド、マウンド、マもキー。 mengelola yang beginian aja gak g beres apalagi bangunnya mati gitu gimana bisa k a c a u t u h jadwal di Jepang itu untuk keterlambatan yang mati aja sepersepuluh misalnya n gak g ada satu detik gitu terus seberapa detik disini coba aja lihat ya istilahnya mengelola kereta yang gampang begini aja yang masih ya n gak bisa apalagi mengelola yang rumit mengelola yang rumit begitu terima kasih kembali baik Pak Handi selamat pagi selamat pagi justru p a d a a l aniskan itu merubah menjadi PT ya menghasilkan keuntungan ada labah, simbang dikelola oleh、uh, atas nama BUMN kalau BUMN kan yang kelola kan asal-asal aja pasukanya suka tapi kalau merasa PT itu kan memang udah komersil lagi pula itu kan mengurangi ya tau, mengurangi frekuensi bukannya menghapus gitu l o h Ya otomatis selalu memang jadi kalau di Jakarta nya kan memang、uh, ramai masih, tapi kalau yang ke Bogor nya kan ya udah sedikit gitu kan. Itu mengurangi loh, harus diingat tuh. Bukannya menghapus, kalau menghapus boleh lah. Tapi kalau mengurangi ya tentu ya tentu juga kalau malam hari itu menghindari kejahatan-kejahatan juga, ya kan. Dan lagi pula juga hitungannya kalau siapa sih yang nggak m e n g u n t u n g y a kan. パーキャンセラー、パティクレタピトコロラ、ヤカタバン、ヤカタ g ゴラ、トボゴラ、ヤカタ。ガーダ、オラン、モントモディフルンティンド、モラハイトガーダリスル。ヤミマカシパンディ、パッギー、パギうパギー、サイア、ダイタリンデナルネ、ディカイスカンディアンパダハランディスカンセラー、ガビサディカイスカンセディアン。 Ya ini sudah benar, karena kalau berada l a m bentuk BUMN itu, mo, mohon maaf itu efisiensinya kebesar ya. Dan juga manusia n y a kan kita tahu kan rata-rata kalau di BUMN kan itu, maaf kata ya, b e j a t semua kan, kan. Tapi saya juga setuju juga ya, tadi ada ber, ber, berbicara di Pak a e r o ini, bahwa harusnya subsidi hilang kan. Pada waktu lagi rame itu kan dapat uang membayar, banyak. Jadi pada waktu dia lagi sepi itu... harusnya tetap dibuka ya kan, dikurangi jadi jangan dihapus, dikurangi gitu, jadi dalam hal ini saya rasa tindakan padahal benar, karena memang manusianya ini bejak semua harus di private gak g di private, ya h a b i s ya kan, makasih terima kasih kembali Pak Dede selamat pagi selamat pagi ya silakan ya, mbak, saud saya negara membentuk badan usaha Itu karena untuk masuk pada usaha-usaha yang barangkali secara profit nggak terlalu ya, nggak, atau barangkali nggak terlalu berminat masuk. Makanya negara dalam rangka memberikan p e l a y a a n kepada rakyatnya, contoh kayak penerbangan terintis ke daerah-daerah terpencil, kan perusahaan penerbangan swasta barangkali nggak tertarik. Negara membentuk melalui Bumn. Nah, demikian juga mungkin kayak ke Bogor gitu ya, mungkin secara bisnis. terlalu profit tapi itu kan dibutuhkan rakyatnya ya karena itu memang negara membentuk badan usaha memberikan servis kepada rakyatnya kalau memang semua itu pasti profit-profit t saya pikir negara tidak perlu berbisnis lah tapi bisnis diperlukan oleh negara untuk memberikan servis kepada rakyatnya p a r a h a l begitu maaf makasih terima kasih Pak Dedek Pak Hari selamat pagi ya、nah, selamat pagi s i l a k a n tapi kelihatannya yang ngomong sebelumnya itu tidak pernah naik kereta api dari stasiun bio sampai ke b o g o r Mungkin direksinya PT KAI t u harus juga naik kereta api Jangan pas hari libur Tapi hari kerja Terutama kalau jam 7, jam 7 malam, jam 8 malam Itu dari Jakarta ke Bogor itu penuh sekali Karena ya ini orang kerja pada pulang begitu ya Jadi yang kosong itu dari Bogor ke Jakarta Tapi kalau pagi Bogor ke Jakarta penuh j a w Jakarta Bogor kosong Itu kan emang arusnya orang begitu Yang kedua, coba dilihat korupsinya bagaimana. Misalkan harga karbis,、uh, o n g k o s c e t a k n y a itu perlembar berapa, jualnya berapa. Nah itu, coba dilihat. Yang, kalau, kalau jualnya karbis dengan, dengan harga pengadaan karbisnya, itu sudah hampir d e k e t ya gimana begitu, mana bisa untung. Ya, d e m i k i a n m a kasih. Pak Gahin, selamat siang. s h l a m a t s l a n、nah. 私たは、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たちの会話を終えたら、私たち bahwa KRL, komuter, atau semua transportasi publik itu jangan cuma profit-profit-profit pikirkan rasa k e c i l bagaimana mereka perlu itu kan a d a banyak subsidi dari pemerintah tapi h i t u n g i t u n g bantu ragaz s e c i l punya kepekaan lah pemerintah terima kasih terima kasih Pak Kahin, Pak Aslim selamat siang ya selamat siang b a k kira-kira negara kapitalis semuanya diserahkan kepada keuntungan Padahal negara itu gunanya untuk melayani rakyatnya Ini memang negara sebentar lagi akan hancur ini Kalau tidak mau merubah bagaimana sebenarnya Negara dibuat justru untuk melayani rakyat Bukan untuk mencari keuntungan Kalau mencari keuntungan bilang saja Mbak SBI itu Dia jadi pedagang Terima kasih Terima kasih Pak Selim Pak Arifin Silahkan komentarnya selamat siang ya, Kalau saya sih simple aja Bu Kalau BUMN itu d i p a k s a untung Waduh, memang kita ini sudah menjadi negara kapitalis murni Tapi kalau saya lihat juga perspektifnya Kenapa dia bisa rugi? Ya mungkin pelayanannya semuanya kurang baik Atau penumpangnya sedikit Tapi prinsipnya begini Kalau fasilitas publik itu di mana-mana, di negara mana pun Itu nggak ada namanya untung Pasti rugi Tetapi uangnya itu dapat dari pajak Uangnya itu dapat dari, nah sekarang mungkin SBI-nya mesti d i k e t juga nih, subsidi BPM itu silahkan dikurangin, tapi fasilitas publiknya di, dikasih duit semua, jadi KAI-nya bisa dukung 4 jam, Bersambri bisa dukung 4 jam, whatever lah, prinsipnya kalau fasilitas publik mereka d i a p i k i r k a n mungkin dia bisa men menjalankan KAI itu mungkin nggak seperti ini. Itu, Terima kasih Pak a r i f i n Pak Amin, selamat siang. Selamat siang. カタ、uh, uh, yang kita banggakan yang di kota. waduh sedih deh. gimana ya? Bukannya tambah p a n j リ n g、yeah? tamb ah、kereta tambah カ e n d e k sekian terima kasih. <laughs>